واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رخيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فرزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد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 serta para pendengar radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, dimanapun anda berada, juga para pemirsa Yuffit TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Materi kita hari ini, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Panitia, adalah sehat jasmani dan rohani. Sebelum kita memasuki materi ini, di akhir pengajian nanti akan ada. Tanya jawab Sebelum jenengan bertanya Saya tanya dulu Yang bisa jawab nanti Ada hadiahnya Dan mungkin Itu salah satu hikmahnya Buku Panduan Pengajian Belum terbagikan hari ini Supaya Tidak bisa nyontek Kalau misalnya bukunya dipegang Semuanya bisa jawab nah sekarang berarti akan teruji siapa diantara hadirat sekalian yang hadir di sini yang betul-betul hadir jiwa dan raganya karena ada yang cuma hadir jiwa netok siapa raganya netok ada yang cuma hadir raganya saja jiwanya entah di mana maka nanti siap-siap akan ada door prize nah. Akan ada hadiah Tentunya antara buku yang tipis Sama yang tebal pertanyaannya berbeda ya. Taib. Sebelum kita memasuki Materi kali ini Yaitu sehat jasmani dan rohani Saya ingin tanya Di antara para hadirin sekalian Yang paling sepuh Usianya berapa? Ada yang 70? Ada yang 70? Pindan, Pak. 71. Mungkin ada yang lebih dari itu? 71 di atasnya 71? Pindan? 78. Mana? 78. Ada yang di atasnya 78? Enggak ada Pinten pak Berapa 75 ya dibawahnya 78 <laughs> Ada yang diatasnya 78 Pinten 82 Ada yang diatasnya 82 Enggak ada Ini pak sebelum saya tanya saya kasih hadiah dulu 82 Oke <laughs> 82 tahun Masya Allah Yang paling kecil di sini usia berapa? <SILENCIO> <SILENCIO> ada yang lebih kecil ini <SILENCIO> Berapa bulan? 3 tahun Masih ada yang lebih kecil lagi Saya pikir tadi ibu-ibu ada yang bawa bayi kayaknya Hah? Ada yang 9 bulan Ada yang lebih kecil lagi? Kalau saya kasih buku gak bisa baca ini. Pertanyaan saya. Panjenengan yang usianya sudah 82 tahun, 78 tahun, 73 tahun, ada yang 60 tahun. Selama usia segitu, Panjenengan berapa kali sakit? Selama sekian puluh tahun, Panjenengan berapa kali sakit? Oh, mungkin terlalu terlalu ini ya, terlalu apa? Terlalu banyak. Nah, ya, saya tanya yang usianya tiga tahun, empat tahun, berapa kali sakit? Juga enggak bisa ngitung. Baru tiga tahun sudah enggak bisa ngitung. Bagaimana kalau usianya sudah lebih dari itu? Tahu enggak, Panjenengan? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam usianya di atas 60 tahun berapa kali beliau sakit? Kalau berdasarkan sejarah, buku-buku sejarah, beliau paling sakit cuma sekali atau dua kali saja. Selama usia lebih dari 60 tahun Coba yang anaknya baru usia 3 tahun, yang baru selama 3 tahun sakit satu kali ada nggak di sini? Saya yakin tidak ada. Kok bisa ya? Kenapa bisa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kesehatan fisiknya dan kesehatan rohaninya begitu prima? Nggak cukup kita hanya sekedar kagum nggak cukup. wah uh, masya Allah ya luar biasa. Hanya sekedar itu enggak cukup. Kita harus cari tahu kenapa kok Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa sedemikian prima kesehatannya? Apakah karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam makanannya lebih empat sehat lima sempurna dibandingkan kita? Apakah karena faktor itu? Saya pikir enggak. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah beliau mengalami kondisi ekonomi yang sangat sulit sehingga beliau selama tiga purnama cuma makan kurma dan air putih itu pas hati sempurna enggak? kalau masalah pas hati mas sempurna mungkin kita lebih unggul dibandingkan Nabi SAW jadi bukan karena itu mestinya Terus karena apa? Bisa jadi, bisa jadi nanti ini kita akan bahas karena pola makan beliau yang bagus. Ini nanti kita akan kupas. Atau bisa jadi sebab yang lain karena kesehatan rohani beliau sangat prima. Ternyata kesehatan rohani seorang hamba itu akan berbanding lurus dengan kesehatan apanya jasmani ini tentu kebalikan dari mensana inkorpore sano, apa artinya mensana inkorpore sano di dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang kuat, pokoknya asal awaknya sehat jiwanya sehat orang mesti orang mesti contohnya contohnya ruang sakura tahu ruang sakura di rumah sakit umum banyumas isinya apa orang-orang yang nggak sehat jiwanya banyak di antara mereka fisiknya kuat-kuat Maka hari ini kita balik Justru di dalam rohani yang kuat itu Akan menghasilkan fisik yang kuat Dan ini tentu bukan dalam rangka Untuk mengesampingkan pentingnya kesehatan fisik bukan Ketika seseorang menginginkan kesehatan jasmani dan rohani Dia harus mengetahui pertama kali apa sumber kekuatan jasmani dan dimana sumber kekuatan rohani? Ini yang akan kita pelajari pertama kali. Pusat kekuatan jasmani di mana dan pusat kekuatan rohani di mana? Kalau kita sudah tahu pusat dan sumbernya. Maka saat itu kita akan berusaha Menjaga dan merawat Sumber tersebut Sehingga Bagian yang lainnya Akan ikut sehat Ibarat mesin Mesin itu Di dalam motor Kalau mesinnya dijaga dengan baik Maka seluruh motornya akan Akan baik dan prima Kita akan membahas ada sumber kekuatan jasmani Ada sumber kekuatan Rohani Sumber kekuatan jasmani Di mana? Di mana? Perut Bagus Sumber kekuatan jasmani Ada di perut Sumber kekuatan rohani Ada di mana? Ada di hati Atau kolbuk Berarti pada kesempatan kali ini Kita akan mengkaji agak luas Tentang bagaimana kita menjaga kesehatan perut Yang itu merupakan sumber kesehatan jasmani Dan bagaimana kita menjaga kesehatan hati atau kolbu Yang itu merupakan sumber kekuatan kesehatan rohani Perut Dari mana kita tahu bahwasanya perut adalah merupakan sumber kekuatan jasmani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Dan beliau menyatakan hadis ini hasan sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma malaa adamiyun wi'aan syarran min bathnin." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Tidaklah seorang anak Adam Siapa anak Adam? Kita, manusia Tidaklah manusia Memenuhi suatu kantung Kantung itu apa? Kantong Tidaklah seorang anak Adam Mengisi suatu kantong Yang lebih buruk dibandingkan perutnya Hewan ada herbivora Ada Karnivora, manusia apa? Omnivora. Ya. Coba sekarang, hewan, kambing, makanannya kan jelas, apa makanannya kambing? Rumput. Kalau disuruh makan daging mau nggak? Nggak mau. Kemudian yang lainnya, misalnya yang karnivora seperti seperti singa dikasih damen, mau gak? gak nah, mau kalau manusia apa yang memlepuk? aspal yang mau, astagfirullahaladzim kudu aspalnya maksudnya, korupsinya gue lho, kudu aspalnya Al-Quran mau, kudunya diwajah malah dipangan dia kan manusia? Makanya Nabi SAW mengatakan bahwa Kantung yang paling buruk Yang diisi oleh manusia itu Adalah perut Makanya dalam sebuah e, Artikel disebutkan bahwa 90% penyakit Itu sumbernya di mana Di perut Tipes perut Liver perut Mah perut Apalagi Hah? Ya, pokoknya banyaklah lah. Hampir 90 persen penyakit sumbernya di perut. Makanya kalau misalnya kita ingin sehat jasmaninya, kita harus memperhatikan apa yang masuk ke perut kita. Kemudian, yang kedua adalah cara memasukkannya. Yang ketiga, porsinya. Yang pertama apa dulu? Apa yang dimakan. Ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara makannya? Yang ketiga, porsi makan yang dimasukkan ke dalam perut kita. Ada berapa poin? Ada 3. Yang pertama, apa yang dimakan? Yang kedua, Cara, yang ketiga, porsi Yang pertama, apa yang dimakan? Jelas, dalam Al-Quran Allah SWT berfirman Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan toyiban Wahai para manusia Makanlah apa yang ada di bumi yang halal dan toyib ini Allah sebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 Halal dan toyib itu artinya apa? Toyib artinya apa? Baik, halal? Halal Apa bedanya halal dengan toyib? Halal belum tutup toyib Toyib belum tutup halal Itu bedanya <ganti> Di dalam tafsir Al-Sa'di Halal itu artinya cara mendapatkannya benar. Halal itu cara memperolehnya benar. Berarti ini lebih bicara masalah uang. Uang yang digunakan untuk membeli makanan itu adalah uang yang benar. Singora benar gue contohnya. Korupsi. Gitu -gitu. Makanya tadi bisa dikatakan bahwa yang halal itu belum tentu toyib. Atau yang toyib itu belum tentu halal. Sekarang air mineral. Air apa? Mineral. Halal gak? Halal. Boleh kita makan. Tapi kalau misalnya cara mendapatkannya... Bukan dengan cara yang dibenarkan oleh agama. Maka akan berubah menjadi tidak halal. Contohnya air mineral. Tapi anu nyolong. Ini yang pertama. Halal artinya cara mendapatkannya adalah dengan cara yang benar. Kalau toyib. Artinya. Adalah. Bukan termasuk Sesuatu yang Kotor dan najis Sesuatu yang kotor Contohnya uh, Banyak sekali Sesuatu yang kotor Contohnya apa? Ya kotornya semua Ya babi Kemudian yang najis itu babi Ada anjing Ada minuman keras ya. Itu semuanya masuk ke dalam Barang-barang Bahan-bahan yang tidak toy dan banyak penelitian yang membuktikan bahwasannya makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan mengandung unsur yang jelek walaupun sebagian orang mengatakan kan kita sudah hilangkan unsur tersebut, contoh orang makan daging apa? babi kita sudah punya teknologi, kata mereka, untuk mematikan cacing pita. Berarti, dadinet oleh. Karena kata mereka, babi itu kan tidak boleh karena di dalamnya ada cacing pitanya. Kalau misalnya cacing pitanya sudah mati, berarti halal. gitu. Itu yang dikatakan oleh mereka. Padahal sebenarnya Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan sesuatu. Di balik itu pasti ada efek negatifnya kita sadari atau tidak kita sadari. Dan ternyata efek negatif dari daging babi itu bukan hanya sekedar ada cacing pitanya. Tapi juga mewariskan perilakunya binatang tersebut kepada orang yang memakannya. Nona babi itu adalah salah satu binatang yang tidak punya rasa cemburu. Babi, salah satu binatang yang tidak punya rasa cemburu. Nek nah, orang percaya, silahkan lihat ke peternakan babi. Iki utuh bocone ya wis timbat baik Kira-kira seperti itu Itulah babi Ketika dimakan Akan berpengaruh kepada Perilaku orang yang memakannya Makanya Nusewu Banyak orang-orang Yang hidup di wilayah barat Barat gue maksudnya Utuh banjar negara Eh kok banyak negara? Barat sana? Prokorto Jakarta bukan itu maksud saya Orang-orang Eropa Yang kesehariannya mereka selalu mengkonsumsi daging babi Banyak diantara mereka yang rasa cemburunya hilang Ketika saya kuliah di Madinah Banyak ketemu sama teman-teman dari Amerika, dari Eropa Dari negara Balkan Nah, Balkan itu negara apa? Balkan itu ya Eropa Timur lah, sing budine apa namanya? Tantan. Kemudian eh, apa? Bosnia, kemudian Herzegovina, kemudian Kroasia, apa lagi? Serbia. Pokoknya gitu-gitulah yang belakangnya gitu-gitu. Mereka cerita sama saya. Subhanallah. Dia cerita bahawa Di sebagian masyarakat kami Tentunya yang bukan muslim Yang setiap harinya mengkonsumsi daging babi Itu yang namanya Tukar menukar pasangan Itu biasa Jadi kalau misalnya bertamu, ya, bertamu Suami istri bertamu ke rumah temannya Kemudian Dia Tuan rumahnya atau tamunya Mengatakan kepada temannya Ijolan yuh Ijolan yuh Akhirnya betul Ayuh Sudah masuk kamar masing-masing gantian Saking Sudah tidak ada rasa cem Cendul Nah kita Tidak mau Indonesia seperti itu Makanya Allah subhanahu wa ta'ala mewanti-wanti Di sini Supaya Halalan tayyiban Kemudian hal yang lain selain halal dan tayyib ternyata nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih sering memakan sesuatu yang sifatnya nabati dibandingkan sesuatu yang sifatnya hewani Nabati berarti apa buah buahan, sayur sayuran, biji bijian. Dibandingkan yang hewani, hewani itu daging dagingan. Ketika saya katakan bahawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada lebih banyak memakan nabati dibandingkan hewani, bukan berarti Nabi itu mengharamkan daging, bukan? Kita akan baca beberapa hadis dari Nabi Sallallahu. Di antara yang menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih sering memakan sesuatu yang sifatnya nabati. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam kitabnya as Al-Muhammadiyah. Dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hadza ad Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Labu." Labu. Tahu labu? Labu itu bahasa Jawanya apa? Waloh, waloh, ada duba u labu ini nukas firubi hito Kami memperbanyak di dalam makanan kami. Kami sering memakan labu ini. Makanya sebagian sahabat ketika melihat Nabi Sallam suka makan labu, ikut suka apa? Makan labu. Di antaranya Anas ibnu Malik. Anas ibnu Malik ketika melihat Nabi saw, kalau ada walimah acara apa yang dicari apa? Labu. Kalau kita yang dicari apa? Oh labu sih dari golen yang beri rumah Nabi saw, kalau di acara itu mencari labu, makanya dicermati sama sebagian sahabat. Di antanya lah Anas ibnu Malik rahmatillah anhu. Kata Anas ibnu Malik, begitu saya mengetahui Nabi saw suka labu, mulai saat itu saya selalu berusaha untuk suka kepada labu. Sayur. Di sini adalah labu ini mewakili apa? Sayur. Ketika Nabi SAW itu lebih banyak makan sesuatu yang nabati, Bukan berarti Nabi kita itu adalah seorang vegetarian ekstrim. Apa vegetarian ekstrim? Orang yang tidak akan mau makan daging. Bukan. Bahkan Nabi SAW melarang seseorang yang akan total di dalam beribadah dalam arti nggak akan ngapa-ngapain kecuali ibadah saja ibadah yang sifatnya amalia dan dia ingin maaf dikebiri, dikebiri supaya tidak punya syahwat kepada siapa kepada wanita dan dia ingin mengucilkan diri Nabi saw langsung menegur sahabat tersebut namanya Utsman ibnu Mazun radhiyallahu anhu Kata Nabi sallallahu alaihi Wasallam, sallam. Alaysalaka fiyya uswatun hasanah. Kata Nabi sallallahu alaihi sallam. Bukankah engkau. Sudah punya uswah hasanah. Apa adanya uswah. Contoh. Bukankah engkau itu sudah punya contoh yang baik dalam diriku. Apa yang aku contohkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Fana'atin nisa. Aku laki-laki yang menikah. Jadi kalau kamu ingin mengkebiri, kamu ingin dikebiri, aku nggak dikebiri. Aku suka, aku menikahi wanita. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa aku nulah dan aku juga makan daging. Ini yang perlu kita garis bawahi. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan vegetarian ekstrim, bukan. Akan tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih banyak porsinya sayur dibandingkan daging. Ini hadis yang diriwayatkan Imam Ibn Saad dalam kitabnya Al Tabakat dan sananya dan sanatnya nilai bagus oleh Syaikh Al Albani. Maka kalau misalnya kita prosentasekan, kira-kira makanan yang sifatnya hewani, daging-dagingan, ayam-ayaman, kemudian ikan-ikanan itu secara tinjauan kesehatan sebenarnya paling tidak ya cuma 10 sampai 20 Sisanya apa? Sisanya ya nabati, entah itu sayur-sayuran, buah-buahan, biji-bijian, biji-bijian itu masuk ke situ apa? Beras, jagung, kacang-kacangan, masuk semuanya biji-bijian dan sayur-sayuran. Dan sebenarnya kalau kita perhatikan anatomi tubuhnya manusia, dan kita memperhatikan fisiologi manusia, itu sebenarnya kita ini lebih cocok untuk menjadi herbivora daripada karnivora. Kalau enggak percaya gigi kita. Jumlah gigi kita ada berapa? 32. Yang biasa buat makan daging itu namanya gigi apa? Taring. Berapa jumlahnya? Empat. 32. Taringnya cuma berapa? Cuma empat. Sisanya? kiki seri kiki graha itu apa maknanya Di antara maknanya bahwa kita ini seharusnya lebih banyak makan yang sifatnya apa tadi nabati dibandingkan yang hewani Kemudian juga di antara keistimewaan makanan nabati yang namanya tumbuhan untuk menghindari bahaya atau racun, dia gak bisa pindah. Beda dengan binatang. Kalau binatang ada sesuatu yang membahayakan, dia lari, pindah. Kalau tumbuhan gak bisa. Makanya tumbuhan itu lebih punya proteksi yang lebih hebat dibandingkan siapa? Binatang. Dari situ kita bisa memahami kalau manusia lebih banyak makan sayur, kondisi kesehatan tubuhnya lebih kuat. Ustad, nanti kalau kita makan dagingnya sedikit, ya emane-man, Ustad, nganu lagi walimahan, weh bangsane, bangsane balas dendam, biasanya rumah lah wegor, tempe tahu, tempe tahu, tempe tahu, ya, pol polen, pol polen jog, nah. ini pas walimon, ana sate, ana gulai, ana kesempatan itu ustad bukan kesempatan itu, itu justru ujian itu, godaan itu Ya gak apa-apa sih saya bukan mengatakan gak boleh, boleh tapi jangan porsinya ber, berlebihan sebagian orang hmm. ada yang mengatakan ustad, nanti kalau misalnya kita sedikit makan daging nanti kita gak kuat ustad kita gak, gak kuat kata siapa? kalau kita mau analogikan hewan-hewan herbivora itu kuat-kuat gak? Herbivora kuat-kuat nggak? -kuat Contohnya, jaran, eh, apalagi, gajah, apalagi, kebo. Coba yang pernah nggak melihat ada kucing surum apa? Suruh bajak? Gak ada. Bajak sawah itu butuh kekuatan nggak? Butuh. Siapa yang bajak? Herbivora. Kebo, sapi, kuat-kuat. Ya. Jadi siapa bilang kalau misalnya dagingnya kurang itu jadi lemes? Enggak. Itu cuma mitos saja. Ini apa yang dimakan? Apa yang dimakan? Berarti kesimpulannya halal dan thayyib. Kemudian berikutnya apa yang dimakan itu lebih dominan lebih dominan nabati dibandingkan hewani. Bukan berarti enggak boleh hewani. Kecuali kalau misalnya ada pantangan itu lain masalah ya Orang-orang yang punya Apa yang gak boleh makan daging-daging Biasanya orang yang apa? Hipertensi, darah tinggi itu apa lagi? Kolesterol, asam urat Itu lain masalah Ini kita lagi bicara tentang orang yang sehat Sudah Ini apa yang dimakan Setelah apa yang dimakan Pembahasannya adalah Cara makannya di dalam agama kita Karena saking sempurnanya agama kita Sampai cara makan pun diatur Contohnya Sebelum makan kita disuruh Membaca Bismillah Itu ma'ruf Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Nabi kita Sallallahu alaihi wasallam mengatakan Iza lam yadkurillaha Indah ta'amihi qala adraktumul mabita wal asya Seandainya Seorang hamba Sebelum makan tidak baca bismillah Maka setan akan mengadakan kepada temannya Kita dapat tempat nginap gratis Dan dapat makan gratis Jadi kalau misalnya kita sebelum makan Tidak membaca bismillah Maka satu setan akan ikut nimbrung makan bersama kita Makanya jangan heran Ada orang makan telung ceng Telung ceting orang Warg Soalnya apa Direwangi Direwangi sama setan Saya juga pernah menyampaikan Sebuah hadis di sini Di pengajian tafsir Cerita tentang seorang kafir Yang bertamu Di rumahnya Nabi SAW Oleh Nabi dihormati Dengan diperaskan Susu Dikasih satu Mangkok Satu mangkok Duh, Habis, bersih Akhirnya oleh Nabi SAW Diperaskan lagi Mangkok yang kedua Ternyata habis Wah kita kecot banget dia. Ya. Akhirnya Dikasih mangkok yang ketiga Habis lagi sampai Tujuh mangkok Nambih warga Nabi SAW sabar sekali menghadapi orang itu tidak dikatakan macam-macam, coba jenengkan, kalau misalnya ada tamu kayak gitu diomong yang penjajar mentang-mentang akan gula tapi Nabi SAW sabar, orang kafir ini orang kafir, bukan orang Islam, orang kafir begitu orang kafir itu melihat Nabi kita Muhammad SAW ini sangat sangat apa? sangat sabar sangat mulia akhlaknya Akhirnya dia tertarik masuk Islam. Malam itu masuk Islam dia. Keesokan harinya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dikasih suguhan lagi susu, sama susu. Diperaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam satu mangkok. Ternyata satu mangkok itu enggak habis. Bukan karena tadi malam wis kwaregan bukan. Tapi karena sekarang dia sudah sudah menjadi Muslim, dia mengawali segala sesuatunya dengan Bismillah. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan to'ammul wahidiyakfi ifnain. Orang Islam itu makanan satu orang cukup untuk dua orang. To'ammul ifnain yakfi arba'ah. Makanan jatahnya dua orang cukup untuk empat orang. Ta'amul arba'ati yakfi Makanan jatahnya 4 orang itu cukup untuk 8 orang. Cukup. Cukup itu bukan berarti wareg. cukup maksudnya ya cukup, nanti kita akan bahas masalah porsi. Ini cara makan. Cara makan. Mengawali dengan bismillah. Berikutnya, yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak makan sambil berdiri atau minum sambil berdiri. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tegas sekali mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, لا يشربنا أحدكم قائمًا. Jangan sekali-kali kalian minum sambil berdiri. Kau kan ngombe, ustadz. Berarti mangan orang apa? lu ngombe, berolli apa mana? Mangan. Kira-kira seperti itu. Janganlah kalian minum sambil berdiri. Secara etika jelas lebih sopan. Etika etika ketimuran. Entah kalau misalnya etika ketimuran yang sudah kecampuran etika kebaratan. Seperti apa yang dilakukan sebagian orang melakukan standing party. Perasaannya wis bangga banget bisa nggawe standing party. Orang boleh kursi sini, nanti kursi ini. Nanti datakan dongkrok. Sampai jongkoknya ini kursi gak ada. Ini kan modern mas, modern mas. Hmm secara etika yang sudah enggak bagus, secara kesehatan juga enggak bagus. Banyak penelitian yang membuktikan bahwasannya orang yang makan dan minum sambil berdiri akan menyebabkan efek yang tidak baik untuk kesehatannya. Ada beberapa penelitian yang saya bawakan di makalahnya nanti insyaallah panjenengan bisa dapatkan, di antaranya yang menyebutkan bahwasanya kalau orang minum sambil berdiri eh sambil duduk, itu nanti airnya itu akan masuk jatuh ke dinding usus itu dengan halus. Ya, dengan apa? Dengan halus ser gitu. Tentunya lebih nyaman untuk ususnya. Dibandingkan seandainya orang berdiri, maka dia jatuhnya akan akan keras, deres tus. Dan pasti nanti akan berpengaruh kepada kesehatan ususnya. Loh, ora Ustaz, dene nyung sabdenya monggo ngombe karo masuk ora apa-apa. Iya, umur Anda sekarang berapa? Kalau misalnya setiap hari Anda minum sambil berdiri, tunggu saatnya nanti usus Anda akan bermasalah. Makanya seorang dokter seharusnya, ketika dia mengatakan, oh kamu penyakitnya ini, ini, gara-gara ini, seharusnya dia berusaha untuk menggali bagaimana cara dia makan dan minum. Bisa jadi penyakit-penyakit yang ada dalam perut kita, itu adalah karena cara makan dan minum kita yang gak benar. Itu baru masalah air yang mengalir deras ke usus kita. Belum diantara yang disebutkan dalam sebuah penelitian adalah bahwa ketika seorang minum sambil duduk, maka air yang masuk itu akan disaring dengan sempurna. Oleh organ-organ yang ada dalam tubuh kita. Sebaliknya, seandainya kita minum sambil berdiri, maka air yang mungkin tercemari dengan zat-zat yang tidak baik tersebut akan banyak mengendap Di saluran ureter kita Akhirnya timbullah penyakit Namanya ginjal Dan yang semisalnya Makanya sebenarnya penyakit-penyakit Yang bedeni-bedeni itu ya. Itu bisa jadi adalah karena Pola dan cara makan kita atau minum kita Yang tidak benar Makanya wajar seadanya Nabi S.A.W Beliau sehatnya prima Kenapa? Karena pola makan beliau luar biasa sehatnya Ini Tidak makan dan minum sambil berdiri Kemudian diantara aturan yang lainnya Adalah tidak makan dan minum Pakai tangan kiri Nabi s.a.w. mengatakan dalam sebuah hadis Yang diriwayatkan oleh ema muslim Iza akala Ahadukum fal ya'kul biyaminihi Wahidah shariba fadliah syarabi aminih. Seandainya kalian akan makan maka makanlah dengan tangan kanan dan kalau kalian akan minum minumlah pakai tangan kanan. Ini pembiasaan pem pembiasaan. Kalau enggak dibiasakan sampai tua pun akan terbiasa minum pakai tangan kiri. Ada enggak? ada tua wis tua. Malah kadang-kadang ustadz maning. Ya. Atau tokoh agama lah. Tokoh agama. Subhanallah tangannya gak kotor, gak apa. Ucuk-ucuk. Kenapa kok bisa seperti itu? Apa dia gak tahu kalau setan itu minum pakai tangan? Kiri. Sembarang mandung itu lucu setan. Hmm. Iya memang jenengan bukan setan. Tapi jenengan tiru-tiru setan. Nabi Muhammad saw mengatakan, wa imna syaitan ayakuru bishimadihi, wajshurub bishimadihi. Karena sesungguhnya setan itu minum pakai tangan kiri dan makan pakai tangan kiri. Makanya hati-hati. Perlu kita biasakan kepada anak-anak kita etika. Dan juga yang namanya tangan kiri ini lebih banyak digunakan untuk bersentuhan dengan sesuatu yang kotor. Contohnya untuk Istinja tak Istinja itu adalah Wawik dan cebok Istinja Melakukan pembersihan untuk dua kemaluan Depan maupun belakang Nambekang kamar mandi ah, Langsung mangan mendoan Ngaruh tangan Kiwe Ya nyambleng rasa aneh Gak tahu itu kuningnya mendoan Itu kuning yang mana Gak tahu itu kuning kunir apa kuning singli aneh dari situ kemudian timbul penyakit karena tidak mengikuti cara yang diajarkan oleh siapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama apa yang dimakan, yang kedua cara, yang ketiga apa tadi porsi. Porsi siapa? Porsi itu ukuran. Sampai ukuran pun diatur sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis. Yang diruwayatkan oleh Imam at qudsi dan beliau menyatakan hadisnya Hasan Sahih. Kata Nabi S.A.W. "Bihas bibni Adamaukulatun yuqimna sulbah". Sebenarnya kata Nabi S.A.W. Cukup untuk anak Adam makan beberapa suap saja, sekedar untuk menegakkan tulang rusuknya. Idealnya kalau orang makan itu jangan terlalu kenyang, jangan modelnya itu balas dendam, kayak orang pas lagi buka puasa, karena sudah seharian nggak makan, apalagi pas an apalagi anak-anak kecil itu, masalah, saya juga alami, awan-awan ya. bejana, -awan si jenggane jamu eh, si hijaumu ketore apa? Enak banget. Kumpul-kumpulakan boleh jambu hijau apa itu, kumpulakan barang wis buka. Iya <tuh> bangga. Iya. Jadi jangan kita itu balas dendam, ya. Justru itulah ujian buat kita, bagaimana kita bisa menahan nafsu kita. Kata Nabi sahaja lebih hasbi maa dan mengukulatun yukimna sul Cukup bagi bani Adam. Untuk sekedar bisa menegakkan tulang punggungnya, tulang rusuknya. Ini juga mengajarkan kepada kita bahwa manusia itu kalau berjalan itu yang tegak. Kalau memang bisa tegak, ya. sekedar untuk meluruskan, bukan untuk membesarkan perutnya. Jadi ya. meluruskan, meluruskan pondaknya sehingga dia kalau berjalan itu jalannya gagah gagah itu bukan berarti som sombong muslim itu aja kelemar-kelemar ya. kayak cacingan padahal ya cacingan yang dia memang sudah takdirnya tapi ya aja ngetonakan kayak wong cacingan gitu loh walaupun dengan cacingan tapi tampakkan bosanya. muslim itulah seorang yang tegar, yang sehat, yang kuat bihazm min adam uqolaton yuqimna bihi sulbah. Cukup cukup sebenarnya cukup bagi bani Adam beberapa suap saja yang penting bisa menegakkan tulang rusuknya. Kemudian dia mengatakan fa in muhalah. Kalau memang harus lebih dari itu. Jadi sebenarnya kan idealnya cuma beberapa suap, tapi kadang-kadang kan aduh jangan gitu enak teman ya. Kalau memang kepengin lebih dari beberapa suap Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam fasulutsun li ta'amihi wa sulutsun li syarabihi wa nafasih. Maka bagilah perut kita menjadi sepertiga, sepertiga. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk nafas. Jadi perlu ada perut yang kosong Perut yang kosong itu diisi dengan Nafas Jadi kalaupun mau diisi Berarti isinya berapa tadi? 2 per 3 Isinya 2 per 3 Sepertiga makanan, sepertiga minuman Baru sepertiga untuk bernafas. Sebagian orang kalau sudah hadir Walimah, waduh Sepertiga bakso, sepertiga soto Sepertiga Sate Malah kadang-kadang nganti nuwun sewu Leantob le antop sing metu utuh bukan udara yang keluar nasi yang belum dicerna dengan dengan baik ya orang-orang kan saking wah ngobrak-abrik entonggom jadi lep lep lep lep mencernanya pun enggak bagus nah, akhirnya ketika antop sing metu es eh, blodo-blundu nasine ya wajar kalau misalnya orang sesuka sakit makanya kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah kata beliau di antara efek negatif Dari perut yang terlalu penuh Di antara efeknya Yang pertama Membuat orang Semangat berbuat maksiat Semangat kok berbuat maksiat Yang kedua Males ngibadah Kata beliau Di antara efek Makan terlalu banyak yang pertama adalah mendorong dia untuk maksiat, yang kedua membuat dia malas untuk beribadah Nek nah, orang percaya dia jajat. mangan makan singa keh di gawah memusyit priwe aras-arasan dong Nek nah, semangat na kan gawahnya apa? turu nah. gak ada aktivitas yang bermanfaat karena badan terasa capek seperti orang yang puasa seperti kalau siang, kenapa siang ngantuk karena lemas. Malam ngantuk juga. Iya, kewargen. Sidane awan bengi ngantuk tidur. Lu gimana, Pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan Nabi sallallahu alaihi wasallam berperang, berjihad di bulan Ramadan. Jadi enggak benar kalau misalnya bulan Ramadan itu bulan malas. Hanya bulan tidur saja enggak benar. Justru Nabi sallallahu alaihi wasallam aktivitas-aktivitas derat banyak dikerjakan di bulan Ramadan. Perang Uhud dan yang semisalnya atau Perang Badar. Itu dilakukan di bulan Ramadhan. Wah, kita masa masuk kantor menjalu korting. Balinya menjalu korting. Sudah kayak gitu di kantor cuma duduk saja. Ngantuk lemes. Begitu buka langsung. Ngantuk maning. Ngantuk maning. Gak seperti itu Nabi kita s.a.w. mengajarkan supaya jangan terlalu penuh perutnya. Karena apa anak akan membuat kita malas beribadah dan termotivasi untuk berbuat maksiat. Makanya sebagian ulama mengatakan sempitkan jalur setan dengan berpuasa. Setan itu mengalir di dalam aliran darah kita. Setan itulah yang memotivasi kita untuk berbuat maksiat. Kalau kita ingin setan itu Tidak selalu ngipas-ngipasi kita Untuk berbuat maksiat Sempitkan jalur mereka Disempitkan jalur Jalan-jalan mereka itu Disempitkan caranya bagaimana puasa Makanya Nabi SAW mengatakan Ya ma'asyarah syabab Manistata minkumul ba'at Wahai para pemuda dan pemudi Barang siapa yang sudah mampu Untuk menikah hendaklah Menikah Bainnahu a'adzul ilbasari wa ahsanul ilfaraj. Karena dengan menikah itu mata bisa lebih terjaga dan kemaluan juga bisa lebih terjaga. Nah yang tak mampu gimana? Yang belum mampu bagaimana? Kata Nabi Rasulullah: Wa mardanya stafah alih ibis saum. Yang belum mampu maka perbanyaklah apa? Puasa. Bainnahu lahu bihi wijah. Karena dengan puasa itu akan menjadi tameng buat dia setan lemes. Kalau misalnya sudah enggak mampu Manganeake Masih ya teh Kemana-mana matanya Udah kayak gitu Ustaz gimana caranya Supaya saya bisa e, Terhindar dari perbuatan zina Saya ini masih muda Masih bergejolak Nafsunya Ya si muda si tua bergejolak kemana si muda? Masih bergejolak ini gimana caranya Ustaz Lalu saya tanya, apakah kamu sudah berusaha menjauhi tempat-tempat maksiat? Apakah sudah berusaha maksimal untuk berpuasa? Fa inna hulabubihi wija. Ini adalah masalah eh, porsi. Jadi saya ulangi, Kesehatan perut itu bisa diraih yang pertama dengan memperhatikan apa? Apa yang dimakan Yang dimakan apa Yang halal dan tajib Kemudian Belum Kemudian Lebih banyak nabati dibandingkan Hewani Kemudian setelah apa yang dimakan Yang kita bahas tadi apa Cara Caranya yang pertama Bismillah Yang kedua sambil duduk, yang ketiga dengan tangan kanan, masih ada yang lain-lainnya ini cuma segera contoh saja yang lainnya contohnya misalnya membersihkan tangan itu ada di sepuluh hadith hasan membersihkan tangan kemudian juga e, diantara etika yang lainnya adalah makan dari makanan yang terdekat jangan tangannya aja ada seleketan jangan piknik kemana-mana tangannya, Ada masih ada yang lainnya cuma contoh saja berarti cara apa, apa yang dimakan cara yang dimakan sama porsi porsinya tadi sepertiga untuk makanan sepertiga untuk minuman dan sepertiga untuk nafas ini kita berbicara tentang kesehatan perut sekarang kita pindah berbicara tentang kesehatan rohani Kesehatan rohani seperti yang saya sampaikan tadi pusatnya di mana di hati di kalbu makanya Nabi saw mengatakan ala wa inna fil jasad mudhukhah ketahuilah bahwasanya di jasad kita itu ada segumpal daging idal sholat sholat hal jasad seandainya segumpal daging itu baik Maka seluruh jasad akan baik. Wa idha fasadat fasadal jasadu kulluh. Seandainya segumpal daging itu rusak. Maka seluruhnya akan rusak. Ala wahiyal qalbu. Ketahuilah bahwasannya itulah qalbu. Hadith di Bukhari dan Muslim. Makanya. Kita harus menjaga. Kesehatan kalbu kita. Sebagaimana kita menjaga kesehatan perut kita. Banyak di antara kita kalau masalah kesehatan fisik sangat memperhatikan makanannya, minumannya, olahraganya. Kalau sudah sakit pergi ke dokter dikasih aturan obat bawahnya sekian sekian sekian, nggak berani untuk melebihi dan mengurangi. Ketika yang sakit fisiknya masya Allah, tapi ketika yang sakit rohaninya banyak yang tidak peduli bedanya apa sih antara penyakit fisik dan penyakit rohani kalau penyakit fisik orang yang sakit itu menderita merasakan sakit orang yang di sekelilingnya tidak ikut merasakan itu kalau penyakit fisik yang merasa sakit siapa? penderita, orang yang di sekelilingnya tidak merasa kalau rohani Orang yang menderita tidak merasa, orang yang di sekelilingnya merasakan Contohnya, lara untuh Ini fisik apa? Fisik apa rohani? Fisik. Siapa sing lara? Dewek, yang lara dewek Yang lara dewek, pinggirnya? Ada lara? Lara ya? Oh lara ya, yang tahu lah lara Ya iyalah orang yang tidak merasakan itu kalau fisik Penyakit fisik itu yang merasakan Hanya pelakunya saja Atau orang yang menderita saja Tapi kalau penyakit rohani Sering-seringnya Yang sakit malah Orang kerasa Contohnya medit Contohnya medit Apa medit? Pelit ya. Orang yang terjangkiti penyakit itu Tidak merasa Singkrasas kerasa siapa? Tangga, tangga ini kami yang pada kerasa Berarti sebenarnya lebih bahaya mana? Jasmani money atau rohani? Rohani. Karena yang merasakan efeknya lebih banyak. Kemudian selain yang merasakan efeknya lebih banyak. Efeknya akan terbawa sampai ke akhirat. Gak cuma di di dunia saja. Kalau misalnya orang sakit di dunia kanker. Masih ada harapan untuk masuk surga Walaupun sudah sampai stadium 4 atau stadium 5 Karena orang masuk neraka itu Bukan karena penyakit Kanker, bukan Orang masuk neraka itu bukan karena kolesterolnya tinggi Makanya coba cari di Al-Quran Anda Tidak orang masuk neraka Gara-gara apa? kolesterol tinggi Gara-gara asam urat, tidak ada Oh Berarti orang papa usah, Udah orang papa Tapi efeknya cuma di dunia Kalau dia sabar dalam menghadapi itu semuanya. Akan tetapi orang masuk ke neraka itu karena penyakit rohani. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran mengatakan: Masalaku kumfi sakar. Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka sakar? Kalaulamna kuminal musallim. Kami dulu ketika di dunia tidak sholat. Ini penyakit apa ini? Rohani. Kalau mereka menunaikan miskin dan kami juga tidak memberi makan orang-orang miskin, penyakit rohani bukan penyakit kesempitan kan itu. Jadi penyakit rohani lebih berbahaya dibandingkan penyakit jasmani. Kenapa? Karena efeknya dirasakan lebih banyak oleh orang-orang di sekelilingnya dan juga efeknya terbawa sampai ke mana? Sampai ke akhirat. Makanya kita harus memperhatikan kesehatan rohani kita. Yang dimulai dari kesehatan hati atau kolbu. Kesehatan kolbu ini untuk mengidentifikasi apakah hati kita sehat atau tidak. Lihat. Apakah hati kita ini mengenal Allah subhanahu wa ta'ala atau tidak. Apakah kita mengenal hak-hak Allah atau tidak. Apakah hati itu ketika melakukan ketaatan akan merasa tenang atau tidak? Seandainya hati seorang hamba mengenal Allah, mengetahui hak-haknya yang harus ditunaikan, maka itu adalah hati yang sehat. yang sehat. Tapi sebaliknya kalau misalnya hati itu, ketika melakukan perbuatan maksiat, kok hatinya tidak merasa sedih? Malah merasa nyaman Maka waspada Bahawa hati kita sedang apa? Sakit Kalau misalnya kita membuat maksiat Kok kemudian hatinya nyaman-nyaman saja enggak ada perasaan sedih enggak ada perasaan tidak tenang Maka waspada berarti hati kita sedang sakit Dan kalau sakit Dibiarkan akan semakin sakit Hati tersebut Lama-lama penyakitnya akan akut Dan bahkan nanti akan mati Entah itu mati suri atau mati sebenarnya Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Di dalam surah Al-Baqarah ayat 10 Fikulubihim maradun fazadahumullahu maradah Sudah sakit masih ditambahi dengan sakit yang lainnya Maka kita perlu waspada Ketika kalian hadir pengajian Setelah ngaji kok tidak ada perubahan Setelah ngaji kok tidak ada perubahan Sama saja ketika sebelum ngaji Waspada Hati kita mungkin lagi sakit Maka cepat-cepat diobati Kalau misalnya kita mendengar Al-Quran Membaca Al-Quran Kok enggak tersentuh? Hati-hati Ketika kita sholat Kok sulit sekali khusuk? Hati-hati Mungkin hati kita sedang sakit sakitnya apa ustad mungkin karena mak yang masuk ke dalam perut kita adalah sesuatu yang tidak baik alias hal-hal yang haram-haram kita berdoa kok nggak dikabul-kabulkan hati-hati itu mungkin indikasi hati kita lagi sakit karena makanan kita haram minuman kita haram pakaian kita haram nggak pernah saya ustad minum apa minuman keras nggak pernah makan daging babi nggak pernah tapi duitnya yang digunakan itu Seri pilane gue Maaf ini Kadang-kadang ya, ada Orang kerja di sebuah instansi Ada Perawatan Pemeliharaan Kendaraan Pemeliharaan kendaraan Ada pos dananya sekian Jadi ini membengkel jadi ini Orang membengkel Ceriné ganti oli, jebulané ganti oli ne oli sing bekas. Tapi nang ditulisnya oli sing anyar. Engko selisihnya, mlebu mengendi? Sa. Nah, kuwi sripilan iku kuwi. Yang menyebabkan kenapa kok hati kita, doa kita enggak dikabulkan sama Allah Subhanahu wa Maka kalau misalnya sudah seperti itu kita harus hati-hati. Yang menyebabkan hati itu sakitlah banyaknya perbuatan maksiat. Makanya kita harus memberikan hati kita nutrisi yang cukup. Apa nutrisi? Makanan. Sebagaimana perut kita kalau nggak diisi lapar, hati kita kalau nggak isi juga lapar. Apa makanannya hati? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, idamaratum biryalil jannati farta'u. Kata Nabi saw, seandainya kalian melalui, melewati taman-taman surga, mampirlah di situ dan makanlah buah-buahan yang ada di dalamnya dan minumlah dari air yang mengalir di dalamnya. Ini pesan dari Nabi. Kalau kita lewat taman surga, mampir, makan dulu di situ, minum dulu di situ. Kapan Ustad di dunia? Sekarang ini di dunia. Nabi pesannya di sini, bukan di. Di surga nanti. Nabi pesan di sini. Wahai umatku, kalau kalian lewat taman surga, mampir. Para sahabat kan bingung. Ya Rasulullah wa mariazul jannah, wahai Nabi SAW apa yang dimasuk dengan taman surga? Kata Nabi SAW hilakul zikr. Taman surga itu adalah majlis zikir. Hadis diwet cermidi dan nyatakan Hasan oleh Syekh Al-Bani. Majlis zikir itu apa ustaz? Majlis zikir ya majlis yang di dalamnya seorang itu mengingat Allah. Mengingat Rasul, mengingat ajaran Allah, mengingat ajaran Rasul. Di antara majlis zikir adalah penga, pengajian. Alias nutrisinya hati itu ngaji. Makanya Alhamdulillah saya bersyukur Menjenenkanmu rawuh ini adalah kita lagi Isi apa? Isi hati yeah. Kalau misalnya kita tidak kasih makan Walaupun cuma seminggu sekali Namanya makan kita kebutuhannya berapa kali? Tiga kali sehari kan ya Itu makanan apa? Perut Makanan hati kita berapa kali? Berapa kali? Tiga kali sehari? Hebat Masya Allah Seminggu sebisan mending berusaha daripada yang sebulan sepisa lebih mending-mending daripada yang sebulan setahun murping ping pindo pas rajaban ngerok mulut dan rok nah. ya wajar kalau misalnya seperti bagaimana akan merubah kondisi tidak mungkin ya. merubah kondisi masyarakat hanya dengan pengajian setahun ping lorotok tidak mungkin ya. kenapa? karena kebutuhan kita terhadap ilmu syar'i Sebenarnya itu melebihi kebutuhan kita terhadap makan dan minum Kalau kita butuh makan dan minum tiga kali dalam sehari Kebutuhan kita terhadap ilmu itu lebih dari itu Kenapa Ustaz? Karena setiap menit, setiap detik kita butuh ilmu Kalau gak percaya, bangun tidur Bangun tidur, baca doa Butuh ilmu gak? Butuh ilmu setelah baca doa masuk kamar mandi akan masuk kamar mandi baca doa butuh ilmu gak? butuh ilmu kemudian masuk kamar mandi nuun sewu, buang air kecil, buang air besar kemudian maaf istinja cebok, pakai tangan apa? kiri, pakai ilmu gak? pakai ilmu keluar wuju cara wuju yang benar, butuh ilmu gak? butuh ilmu itu kita baru bicara Bangun jam papat seprapat Nembe gutul papat 4.30 Seprapat jam, sudah berapa ilmu yang kita butuhkan Setiap helaan nafas kita itu Membutuhkan ilmu Makanya kalau misalnya ada orang Ngajirnya kur setahun ping pindo atau setahun kurping Berapa, atau sebulan cuma sekali Itu sangat kurang Ya mending Ustadz daripada singora Ngaji beberapa, iya iyalah. Nek masalah mending mendingan, ya mending. Tapi kan kalau masalah Ukrawi itu jangan berpikirnya seperti itu. Ya, yeah. kalau mau berpikir seperti itu, berpikir dalam masalah duniawi Masalah Ukrawi, jelek sih nang dure, aja jelek sih nang isore. Mas, jeneng jenengan, nama sih ketahui kalau jumatan rock, ya. Nah, masih mending nyong lah daripada kaya Idul Fitri kalau tidak hatok kan Masih mending nyong Ini namanya kalau dalam okrawi Lihatnya ke, ke bawah Tapi kalau masalah duniawi Selalu melihatnya ke atas Loh nyenangkan bagus Dua motor Iyalah no motor zaman tahun bitung puluh Kayaknya tidak kuiz motor yang hanya ranyar Nah gitu kan Kalau masalah duniawi melihatnya ke atas Kalau masalah okrawi melihatnya ke bawah Padahal Nabi SAW berpesan. Unzuru ila man huwa asfala minkum. Wala tanzuru ila man huwa faukakum. Kalau masalah duniawi. Kata Nabi SAW. Lihatlah orang yang di bawah. Jangan melihat orang yang di atas. Fa innahu ajralu an la tasdiru ni'matallahi alaikum. Karena dengan seperti itu. Kalian itu akan terasa syukur kepada Allah. Kalau kita selalu melihat ke atas. Sulit syukurnya. Setiap hari. Makanya. Tempe, tahu, Alhamdulillah. Lihatnya ke bawah. Siapa tanggane Kur, kur, segarok, labweh, oh iya karo, jelanta, gitu liatnya. Sehingga syukur sama Allah Subhanahuwataala. Nah, kalau masalah ibadah Lihat di atas. Oh saya sudah solat, Alhamdulillah usah sudah solat lima waktu, tapi urung memecut. Orang mah Oh bagus. Lihat di atasnya. Oh itu Pak Anu sudah ke masjid. Lah nyong ngarep kaya, kaya Begitu sudah ke masjid lima waktu, jangan puas. Lihat oh saya sudah ke masjid lima waktu, tapi saya masih kadang-kadang salatnya belum khusyuk. Lihat yang sampingnya, oh itu lebih khusyuk. Nyong ngarep tekunggahakan kayak gitu. Itu baru sip Maka di sini Nabi SAW Memerintahkan kita Untuk menghadiri majlis taklim Untuk menghadiri majlis zikir Yang di dalamnya disebutkan Hukum-hukum Allah nama-nama Allah Ini adalah nutrisinya Dan juga nutrisinya selain ilmu Selain ilmu agama Nutrisi hati itu juga Adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kata Allah A'zujel Ala bidhikrillahi Tatma'innul Ketahuilah bahwasanya Dengan berzikir Hati kalian akan tenang Maka banyak-banyaklah berzikir Saya sudah mengkaji Masalah zikir ini Di dalam sebuah ceramah Yang berjudul menanam pohon Di surga Menanam pohon di surga Bisa dilihat di YouTube masukkan saja judulnya menanam pohon di surga. Saya berbicara di situ tentang masalah zikir yang benar, yang kriterianya kayak apa itu bisa dikaji di sana. Sudah. Sekarang kita tadi kita bicara masalah kesehatan. Sekarang kalau sakit bagaimana? Ya. Sakit jasmani atau sakit rohani? Baik penyakit jasmani atau penyakit rohani, itu mereka punya spesialis untuk mengobatinya. Kalau penyakit jasmani itu. Siapa spesialisnya? Dokter. Dan tabib. Maksudnya tabib disini yang, yang pakai. E, pengobatan klasik. ya, Dengan pengobatan klasik. Atau biasa diserahkan dengan pengobatan timur. Kalau dokter itu pengobatan barat. Pokoknya semuanya masuk dalam kategori dokter. Entah itu dokter yang. Uh, konvensional atau dokter yang herbal lah. pokoknya kira-kira itu kalau penyakit fisik kalau penyakit jasmania kalau penyakit rohani siapa spesialisnya para ulama spesialisnya adalah para ulama maka di sini jangan dicampur adukan jangan dicampur adukan dan tidak apa-apa saling melengkapi jadi jangan heran kalau misalnya ada dokter datang ke ustadz minta dirukyah dokter merasakan ketidaktenangan jangan heran kenapa? karena mungkin saja dokter tidak merasa tenang karena dia spesialisasinya adalah penyakit fisik ada dokter kok gak merasa tenang hidupnya padahal jadangan itu spesialisasi apa misalnya Saraf atau spesialisasi jiwa kalau Dokter jiwa tapi orang Orang tenang sih ke Iya, karena dia itulah spesialisnya penyakit apa? Penyakit jasmani. Tapi kalau penyakit rohani Orang-orang yang berkompeten untuk mengobatinya adalah para ulama Makanya jangan heran kalau ada ulama pergi ke dokter Loh ulama jadi lara weteng Loh penyakit apa ini? Penyakit rohani ini Penyakit weteng ini penyakit jasmani sebagaimana jangan heran kalau ada dokter konsultasi sama ulama jangan heran pula kalau ada ulama berobat sama dokter karena masing-masing punya spesialisasi cuma kata Imam Ibn Qayyim al-Jawzi ya rahimahullah dalam kitabnya Zahdul Ma'ad an, antara pengobatan, jasma, pengobatan penyakit jasmani sama pengobatan penyakit rohani ternyata Mirip konsepnya Konsepnya mirip Dan itu bisa dirangkum di dalam tiga langkah Perhatikan baik-baik Entah itu penyakit jasmani maupun penyakit rohani Pengobatannya bisa dirangkum di dalam tiga langkah Yang pertama mempertahankan kekuatan yang tersisa. Sudah ditulis? Kendean arep muncul pertanyaan iki bocoran Yang pertama apa? Mempertahankan kekuatan yang tersisa. Yang kedua, melindungi tubuh dari masuknya virus yang baru Yang kedua Melindungi tubuh Dari masuknya virus yang baru Yang ketiga Membersihkan tubuh Dari virus-virus yang sudah masuk Antara kedua sama ketiga Beda gak? Apa bedanya? Ah Kalau yang kedua ini Yang belum masuk Dijaga Yang ketiga Yang sudah masuk Dikeluarkan Saya ulangi Konsep pengobatan Penyakit jasmani maupun rohani Sama saja Tiga Yang pertama adalah Mempertahankan Kekuatan yang Tersisa Yang kedua Melindungi Supaya tidak masuk Virus baru Yang ketiga Virus yang sudah ada tubuh di keluarkan Penjabarannya Yang pertama Mempertahankan kekuatan yang tersisa Orang sakit fisik Biasanya yang sakit Satu organ Atau seluruh organ tubuh Satu dua Dokter yang pinter Dia akan berusaha Untuk menjaga Organ-organ yang masih Sehat Misalnya kena kanker. Misalnya kena kanker. Salah satu bagian di perutnya kena kanker. Misalnya yang kena kanker misalnya livernya. Maka dia akan berusaha melokalisir penyakit tersebut. Supaya tidak nyebar kemana-mana yang masih sehat-sehat. Di dalam perut kan ada, ada apa? liver ada apa lagi? Hati ya liver. <guluh> ada liver ada jantung ada, paru-paru ada, ginjal itu dijaga kesehatannya, yang masih sehat dijaga kekuatannya jangan sampai kejangkitan oleh penyakit yang sudah masuk ke dalam salah satu organ yang sudah terlanjur sakit tersebut ini adalah kalau penyakitnya jasmani kalau penyakitnya rohani maksudnya bagaimana itu kalau penyakitnya jasmani kalau penyakit rohani ketika orang Terjangkiti penyakit rohani Berbuat maksiat Selama maksiat itu Bukan kufur atau syirik Orang itu masih punya iman Iman yang tersisa itu dijaga Akan jelas dengan contoh Maling Maling Penyakit rohani atau bukan? Penyakit rohani Maling itu tidak kira punya sisi baik enggak? Punya? Apa tahu ketemu? Maling itu 24 jam nyuri terus gitu? Enggak. Mungkin enggak bisa. Nyurinya sampai berapa jam? Kok tahu? <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Jam kerjanya maling sih kaban, Malam biasanya kan? Siang-siang Dia kan mungkin kan ngapain gitu baik misalnya Dia punya kebaikan, berbakti misalnya Ada maling berbakti sama orang tua Mungkin gak? Kan? Mungkin Penyakitnya adalah nyolong Tapi di sisi lain dia punya Kebaikan amal soleh Amal solehnya berbakti sama orang? Orang tua kalau dia ingin memperbaiki penyakitnya Penyakit nyolong tadi Karena walaupun dia suka nyolong Tapi saya yakin hati kecilnya itu gak suka Dengan penyakit tersebut Buktinya kalau ditanya Sama anaknya Pak, pekerjaan bapak apa? Saya pengen kayak bapak Kira-kira bapaknya Oh pekerjaan saya pencuri nak Kamu jadi pencuri kan? Tidak kan? Padahal dia akan berusaha menyembunyikan. Karena hati kecilnya itu gak terima dengan pekerjaannya itu. Kalau dia ingin memperbaiki penyakit nyolongnya tadi. Penyakit olahananya itu. Langkah yang pertama. Amal soleh keimanan yang masih ada dalam dirinya dipertahankan. Contohnya maling tapi berbakti sama orang tua. Berbakti sama orang tuanya diperhatikan. Dipertahankan. Baru kemudian dia pelan-pelan mengkikis penyakit rohaninya yaitu tadi, nyolongnya itu tadi itu akan sukses itu, insyaallah atau contoh yang lain ada orang punya penyakit rohani sombong ada orang punya penyakit rohani sombong tapi dia punya amal soleh, suka sedekah sombong tapi suka sedekah dia ingin mengobati penyakit sombongnya. Caranya bagaimana? Caranya sedekahnya diteruskan. Sombongnya dikurangi. Jangan seperti sebagian orang. Lanya wis kadu sombong lah. Sodakok sombong singgungan. Kalau mendingan rosah sodakok baik. Nah, ini berarti keimanan yang sudah ada di dalam tubuh dia malah dihancurkan. Contoh yang lain. Ada orang punya penyakit riak. Apa riak? Pamir. Tapi di sisi lain dia itu rajin ke masjid. Dia rajin ke masjid. Bagaimana cara mengobati penyakitnya? Rajin ke masjid yang merupakan kekuatan yang tersisa dalam tubuhnya. Pertahankan. Sambil berusaha mengkikis riaknya. Tidak seperti sebaliknya lah Kenapa sih orang memecit? Bukriya Wisriya orang memecit mani Itu berarti kan Kekuatan yang tersisa itu Malah semakin dihabisi sama dia Maka kalau misalnya Orang ingin mengobati penyakit Jasmani maupun rohani Kalau masih ada tersisa Kekuatan di dalam tubuhnya Pertahankan kekuatan itu Sambil berusaha Untuk mengurangi Kotoran-kotoran atau penyakit-penyakit yang sudah terlanjur Ini adalah yang pertama Mempertahankan apa? Kekuatan Yang kedua Apa tadi? Melindungi tubuh supaya tidak masuk virus yang baru Kalau dalam dunia kedokteran penyakit jasmani Kalau ada orang sudah terjangkiti penyakit apa Misalnya pilek Maka dia berusaha supaya tidak punya penyakit yang lain supaya dokternya itu bisa konsentrasi mengobati penyakit yang satu itu. Kalau sudah pilek, kemudian kena batuk, kena apa lagi, kena apa lagi kan bingung, mana dulu? Makanya supaya dia konsentrasi penyakit yang sudah ada ini dijaga, kemudian jangan sampai yang ini masuk. Caranya mungkin antara dengan memperkuat stamina tubuhnya. Makanya tidak jarang orang-orang yang kena penyakit entah itu masuk angin atau kena penyakit batuk, pilek. Kadang-kadang sama dokter cuma dikasih vitamin. Supaya apa? Supaya fisiknya kuat, enggak kemasukan penyakit baru. Ini kalau dalam penyakit jasmani. Kalau dalam penyakit rohani, contoh aplikasinya, kalau misalnya ada orang sedang lemah iman. Istilah kerennya itu futur. Istilah kerennya apa? Futur. Futur itu lemah iman. Lian keton banget rajin ngaji. Siki ora tahu. Toh. Dia biasanya meji terus siki nang rapatan terus. Lian biasanya kancane anu-anu, siki kancane anu-anu beda lagi kira. Orang kena futur, penyakit futur. Kalau orang sedang terjangkit penyakit futur, jangan ditambahi dengan penyakit yang lain contoh Orang lagi futur ngaji yuk, Lanya putur lah nyu lagi futur lah, lagi futur kok malah nggak mau ngaji ya tambah futur, futur tadi apa tadi? Lemah iman. Orang lagi lemah imannya diajak ngaji nggak mau salah, berarti anda itu semakin memperparah kondisi. Ini penerapannya. Atau misalnya orang lagi terjangkiti penyakit riba, ya. Dia makan riba. Kalau misalnya dia ingin tobat, jangan berusaha untuk mencari celah untuk melegalkan perbuatannya. Misalnya, apa ngutang, mengrenten. Wah, mau lagi butuh, nah butuh makan apa apa. Nah, ini nanti bisa-bisa dia menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, semakin parah penyakitnya. Kalau misalnya dia sudah masuk ke dalam sesuatu, dia riba, misalnya, lebih baik ngaku. Iya, saya salah. Kalau sudah ngaku, nanti insya Allah akan lebih mudah untuk kembalinya. Atau contoh, ada pejabat korupsi. Pejabat korupsi. Ketahuan sama KPK. Biasanya kan kalau ketahuan, gimana caranya? Supaya gak ditangkap? Hah? Nyuap. Berarti itu sudah korupsi ketambahan penyakit? Nyuap. Cukup nyuap? Enggak. Ikhtiar pergi ke dukun. Iya kan? Bagaimana caranya supaya dapat amalan sehingga tidak ditangkap? Ini penyakitnya tambah parah apa enggak? Tambah parah. Mis korupsi, nyuap, dukun mending. Nah. Kalau dia ingin sembuh, memang dia ketahuan korupsi ngaku. Ya, saya korupsi. Kemudian dia bertobat kepada Allah, insya Allah akan sembuh. Ini adalah langkah yang kedua. Langkah yang ketiga membersihkan tubuh dari virus yang sudah Terlanjur masuk. Kalau dalam ilmu kedokteran dia ya dikasih obat-obatan, dalam herbal juga sama dikasih pil-pil herbal, jamu godok supaya Supaya virusnya mati, dibersihkan. Ya, macam-macam lah tergantung itu dokter yang tahu itu. Kalau penyakit anu, bathe anu, penyakit anu, bathe anu, penyakit anu, bathe anu, masing-masing punya obatnya sendiri-sendiri. Nah, kalau dalam penyakit rohani, cara membersihkannya adalah dengan taubat. Dengan apa? Taubat. Taubatan nasuha. Karena dengan orang bertaubat nasuha, maka dosa-dosanya yang telah lampau akan di bersihkan oleh Allah kayak virus ya virus itu dikeluarkan dengan cara taubat dibersihkan ada cuci darah ya ini cuci apa cuci darah seujur tubuh kita bersihkan dengan cara taubat nasuha kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat At-Tahrim ayat 8 ya ayyuhalladzina amanu tubu ilaallahi taubatan nasuha Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang nasuhah. Asa Robbukum ayukafvirangkum syiatiqum. Semoga Allah Subhanahuwataala mengampuni dosa-dosa kalian. Makanya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Ata'ibuminadham bi kamanladham balahu. Orang yang bertaubat dari sebuah dosa seakan-akan dia tidak pernah melakukan dosa tersebut. Termasuk dosa syirik. Usah. Termasuk dosa syirik. Ada orang beribadah selama 60 tahun. Kemudian dia melakukan dosa syirik. Amal-amalnya habis. Gara-gara satu syirik. Terus, apakah bisa diampuni? Bisa. Kalau misalnya dia ber bertobat. Dosanya akan bersih. Terus, amal-amalnya hilang keberi Orang sholat 60 tahun. Haji ping pingpitu. Ya, Sakat saban tahun. Sodako rajin melakukan satu kesirikan, hilang kabeh. Nek tobat, dosa siriknya diampuni. Dosa siriknya diampuni. Amal soleh sing wis kadung ilang. Mulai dari nol lagi, mulai dari nol lagi atau dibalikakan, nol lagi. Nek bar tobat. Terus mati Berarti kan urung dua amalan dia Kasihan sekali ya Para ulama berbeda pendapat Tapi insyaallah pendapat yang lebih kuat Adalah pendapat yang mengatakan bahawa Akan dikembalikan amalannya Akan dikembalikan A, Amalannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalilnya Al-Quran surat Al-Furqan ayat 70 Dalilnya Surat Al-Furqan ayat berapa? تجبرو. Kadar Allah Subhanahu wa ta'ala illa man taaba wa aamana wa 'amila 'amalan shaaliha fa ulaaika yubaddilu Allahu sayyiatihim hasanaat. Kecuali orang-orang yang bertobat, beriman dan beramal saleh, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengganti kejahatannya dengan kebajikan. Dosa-dosanya akan diganti dengan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata sebagian ulama maksudnya adalah pahala yang dulu hilang dikebalikan lagi oleh Allah Azza Wajal dan ini adalah menunjukkan betapa luasnya karunia dari Allah Taala. Wallahu Taalaaladul Alam. Sambil di sini pengajian kita pada kesempatan kali ini seperti yang tadi saya sampaikan. Kalau ada yang mau bertanya silahkan disiapkan pertanyaannya. Sambil menunggu pertanyaan kita akan bawakan beberapa Pertanyaan untuk memberikan hadiah. Sudah siap? Siapa belum? Judul pengajian kita hari ini adalah bukan itu pertanyaannya. Enak banget pertanyaannya. Itu. Baik jasmani maupun rohani. Sama-sama punya Sunder kekuatan. Pertanyaannya, sebutkan. Bagus, silakan. Peny, pertanyaannya gampang makanya tipis jawabannya. <laughs> pertanyaan yang kedua apa yang dimaksud dengan halal dan toyib Agus. Pertanyaan Keberapa ini Ketiga Bagaimana Komposisi Jenis makanan bagaimana komposisi jenis makanan yang dikonsumsi oleh nabi kita Muhammad sallallahu yeah. alaihi wasallam ya apa sebagian apa sebagian apa Bagus, silahkan. Sebagian besar nabati gitu, ya. Ya, silahkan. Enggak. Pertanyaan berikutnya. Si gampang kampung teman ya. Pertanyaannya sulit ini. Ini yang sulit nih, pertanyaan sulit. Siap-siap. Perut adalah merupakan sumber kesehatan penyakit, eh sumber kesehatan jasmani. Kita sudah menyebutkan tiga tiga contoh atau tiga aturan Islam untuk menjaga kesehatan perut sebutkan secara rinci tanpa melihat catatan <SILENCIO> <SILENCIO> uh, monggo, belakang <SILENCIO> gak <Enggak> boleh nyontek <SILENCIO> Ya, nggak nyontek, nggak nyontek. Siapa yang bisa? Ya, yang pertama apa yang dimakan? Ini apa ini? Ya, terus sebetulnya yang apa yang dimakan masih kurang itu. Siapa? Si, si, si, si, si, coba angkat tangan semuanya, tak pilih. Monggo yang pakai baju kuning. Ji. Si. Anda boleh beruntung. <laughs> Sebentar. Monggo. Halal dan toyib. Terus. Wah, ini banyak sekali nih. Tak boleh nih. Ya silakan. Monggo yang di depan. Apa yang dimakan? Halal toyib. Terus. Belum selesai. Halal toyib sama apa? Marsinabati. Terus yang kedua. Cara memakan Terus Ya Bagus Terus Ya Yang ketiga Pork Ya Bagus ini enggak pakai tulisan bisa. Bagus. Silakan. <laughs> Pertanyaan terakhir. Dikki paling kandel kayaknya. <laughs> Baik penyakit jasmani maupun rohani. Ternyata langkah-langkah penyembuhannya mirip. Dirangkum oleh Imam Ibn Qayyim dalam tiga langkah. Sebutkan beserta keterangannya. Beserta keterangannya. Baik penyakit jasmani maupun rohani. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Imannya. imannya imannya itu dipertahankan kedua yeah. kita hmm. menghitungi dari virus yang yeah. baru kita akan ah, tetap seperti kita jangan jangan menambah maksir bagus dan setiap keranian mengersihkan virus yang sudah lama dalam diri kita seperti dengan pertobat bagus silakan. Akhirnya gol juga nih bukunya Baiklah Para tuan dengar Atau para hadirin kita baca beberapa pertanyaan Ustaz tanya apa yang dimaksud Bulan Ramadan apakah termasuk malam hari Dan siang saja Sampai subuh atau sampai magrib? Semuanya ya Bulan Ramadan itu semuanya Mulai dari pagi sampai pagi lagi hanya saja puasanya itu memang cuma di siang hari. Jadi bedakan antara puasanya kapan, puasanya siang hari. Tapi kalau Ramadannya semuanya bulan Ramadan. Cuman bedanya ini siang, ini malam. Apa yang harus kita ucapkan ketika mendapatkan ucapan minna pada hari Idul Fitri atau hari Lebaran? Setahu saya gak ada ucapan khusus Dijawab dengan ucapan yang serupa juga gak apa-apa Diucapkan dengan Sama-sama mengucapkan Takobbalallahu minna wumingkum juga gak apa-apa Ustaz, ikan yang dikonsumsi Diberi makanan haram Apakah ikan itu haram Kalau misalnya diberi makanan kotoran manusia apakah ikan itu haram dimakan kalau diberi kotoran makanannya kotoran manusia kayak belum bangga siapa <laughs> kayak belum bangga tangga nek apa belum bangga dewek diperhatikan kalau misalnya makanannya hanya itu tok gak ada makanan yang lainnya jadi nutrisinya itu semuanya dari kotoran manusia Maka itu masuk kategori hewan jellalah Jellalah Jellalah itu adalah hewan yang makan dari kotoran Najis Ya kotoran manusia atau yang semisalnya Kalau seperti itu Maka tidak boleh langsung dikonsumsi Tidak boleh tapi harus mengalami sesuatu yang namanya karantina di karantina di tempat yang bersih kalau ikan biasa dikasih makanan seperti itu sebelum dikonsumsi di karantina, sampai kapan sampai diprediksikan kotoran-kotoran itu keluar ada sebagian ulama mengatakan 3 hari ada sebagian ulama mengatakan tiga hari Jadi enggak langsung dari kolam Langsung di belay Makanya nunggu saya kadang-kadang Kadang-kadang Ketika makan ikan itu rasanya kayak, oh, Rasanya macam sepet-sepet Sepet-sepet <laughs> apa <laughs> Karena tidak di karantina Jadi solusinya Kalau memang ikan seperti itu Maka di karantina terlebih dahulu Kenapa daging babi diharamkan sedangkan daging sapi tidak? Karena Allah mengatakan seperti itu. Karena Allah mengatakan seperti itu. Dan yang men, dan yang menciptakan sapi serta babi itu adalah Allah. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan: ala ya'lamu man khalaq Allah mengatakan: Allah mengatakan: Bukankah pencipta itu lebih mengetahui kondisi ciptaannya? Jadi yang tahu isi jeruan, kandungan babi dan sapi yang paling tahu siapa? Allah. Ketika Allah memberi aturan ini boleh dimakan, ini nggak boleh dimakan. Pasti karena Allah itu mengetahui bahwa Yang gak boleh dimakan ini kalau dimakan Akan membahayakan Sedangkan yang boleh dimakan ini kalau dimakan Tidak membahayakan kalau tidak berlebihan Maka disinilah kita sebenarnya Perlu memahami bahwa Yang namanya muslim itu adalah al-islam pasrah, patuh dengan perintah Allah kalau misalnya ada seorang pasien difonis oleh dokter untuk amputasi karena penyakitnya sudah sangat membahayakan apakah dia dengan sukarela mau diamputasi dia akan mengatakan iya. Kenapa kamu mau? Nemosi? Karena saya yakin dokternya ahli. Dokter ini adalah dokter presidenan misalnya, dokter-dokter senior. Dia sudah sekolah di mana, di mana, di mana. Pengalaman mengoperasinya sudah luar biasa. Saya percaya bahwa amputasi inilah solusi yang terbaik dari dokter tersebut. Kenapa ketika mendapatkan advis dari dokter dia bisa percaya? Ketika mendengarkan adfis dari Allah. Dia yang percaya. Lebih pintar mana? Lebih pintar mana? Antar dokter sama Allah. Gak ada apa-apanya. Gak ada apa-apanya. Ilmu yang dimiliki oleh dokter dibandingkan ilmu yang dimiliki oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala. Maka. Pondasi. Beragamnya orang Islam itulah patuh dan tunduk dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Azza Wajalla. Itu adalah pondasinya. Nah, Ustadz ada sebagian orang yang mengharamkan wanita memakai celana dalam. <tuh, tuh>, Sing bener, -bener <tuh>, baik ini. <tuh>, celana dalam untuk dipakai di dalam atau celana dalam untuk dipakai di luar? Oh, masalah banget telan. Mungkin yang dimaksud, itu adalah makanan, eh, yang dimaksudlah eh, celana dalam dipakai di luar. Kalau celana dalam dipakai di dalam, ya enggak apa-apa lah. Enggak pakai celana dalam, ya bahaya nanti. Coba ditanyakan saja, mungkin, mungkin bisa jadi eh, salah memahami. Atau kalau misalnya benar-benar seperti itu, saya pikir enggak benar itu. Itu enggak benar. Masa enggak boleh wanita pakai celana dalam? Ya. Yeah pakai pada waktu sholat pun tidak apa apa asal yakin bersih asal yakin bersih putra pun tidak apa pakai celana asal yakin celananya bersih tidak najis maksudnya ustadz e, mengenai penjelasan ustadz bahwa rasul memakan makanan nabati padahal dalam dunia medis untuk jangka panjang terlalu banyak makan makanan kacang-kacangan dan sayuran seperti kampung Bayam kedelai bisa menyebabkan asam urat Itu bagaimana Ustaz? Saya kan tidak mengatakan berlebihan ya. Saya tidak mengatakan berlebihan Tadi saya katakan bahwa Nabati Nabati itu kan tidak mesti kacang kacangan Makanya tadi saya C.S.M.A. katakan 15%, 10%, 20% itu adalah hewani Sisanya nabati Nabati itu masuk di dalamnya biji-bijian Kacang-kacangan Sayur-sayuran, buah-buahan Rincinya ada di di mana? Rincinya ada di makalahnya. Di situ saya, saya bawakan beberapa keterangan dari uh, dari dokter atau dari ahli kesehatan, ahli gizi bahwa 10-20% untuk daging-dagingan hewani maksudnya, kemudian 60% untuk biji-bijian, 30% untuk buah dan sayuran. Jadi masih ada rinciannya. Jadi apapun kalau kebanyakan itu gak baik Apapun kalau berlebihan gak baik Contoh Panjenengan yang putra-putra ini Yang putra-putra ini Saya tanya Kulit kulit Yang anda sukai warnanya apa? Putih kan? Nyari wanita kan biasanya kan Oh saya pengen istri yang kulitnya putih Iya gak? Walaupun kenyataannya mungkin dapatnya enggak gitu loh Tapi kan pertanyaannya sekarang Bayangannya wanita yang cantik Itulah wanita yang kulitnya apa? putih, iya enggak? sepakat enggak? ada yang berbeda pendapat? saya kira sepakat tapi kalau putih berlebihan itu enggak cantik malah medeni Oke, contohnya Panjenengan pengin istrinya putihnya kayak gini berlebihan itu enggak baik sesuatu yang berlebihan itu enggak baik ya. bahkan kadang-kadang dalam beribadah kalau berlebihan, itu enggak baik juga. Bayangkan ibadah. Berlebihan itu maksudnya tidak sesuai dengan atu. aturan. Jadi segala sesuatu kalau berlebihan enggak baik. Jadi tolong dipahami secara sesuai dengan porsinya. Ustadz, di daerah saya, kalau sholat traweh berjamaah, bacaannya dan gerakannya terlalu cepat. Sehingga tidak tumak ninah. Terus saya seorang akhwat Kalau mencari masjid lain pun sulit Lalu saya lebih baik sholat di, di masjid atau di rumah Lebih baik di rumah Lebih baik di di rumah Dalam tidak kondisi seperti itu pun Lebih baik kaum wanita sholatnya di, di rumah Apalagi kondisinya seperti tadi Bahkan saya katakan lebih dari itu Kalaupun pria Kalaupun pria Mendapati di masjid Di kampungnya cuma satu Dan dia itu Tidak bisa sholat di tempat yang lain Karena mungkin tidak punya kendaraan Kalau sholat trawehnya Di masjid seperti itu Dan tidak bisa dinasehati Mendingan sholat di rumah Mendingan sholat di rumah Saya lagi bicara sholat traweh Saya lagi bicara sholat tra traweh Jadi konteknya jangan sampai Nanti dibawa kemana-mana Jadi kalau misalnya Anda pria sekalipun, ini putri sudah selesai masalahnya, lebih baik di rumah pria sekalipun yang sebenarnya lebih abdhol sholat berjamaah di masjid. kalau misalnya dia mendapati imam trawehnya terlalu cepat sehingga tidak tumak ninah dan tidak bisa dinasehati, diberi masukan, maka lebih baik sholat di rumah, kenapa? karena kalaupun ikut jamaah dan tidak tumak ninah, sholatnya tidak sah sholatnya tidak sah Karena orang yang tumak, tidak tumak ninah dalam sholatnya, itu tidak sah sholatnya. Bayangkan, di sebagian masjid, sebagian masjid, enggak semuanya. Ada orang yang sholatnya 23, lebih cepat rampungnya dibandingkan orang yang sholatnya 11. Itu kan berarti luar biasa, apanya? 23 kok rampungnya lebih dulu daripada yang 11 itu bagaimana? Enggak semuanya, sebagian. Ada yang 23 bagus, contohnya di Mekah. Itu bagus. Ya, di Madinah bagus. Ada juga masing-masing sebagian di Indonesia ada yang 23 bagus. Ya. Jadi bukan masalah 23 atau 11 yang saya permasalahkan. Masalahnya enggak cuma manina. Ya. Orang sonat itu baca alfatnya enggak jelas. Al Amin. Bismillahirrahmanirrahim Allah Akbar Saya pernah mengalami seperti itu Pernah sholat di belakang orang yang seperti itu Tidak tahu saya Saking lugunya ketika masih muda dulu Sholat di mana sama teman gitu Mampir di sebuah tempat Sebuah pondok di sebuah daerah di Jawa Tengah Tidak tahu saya Ternyata memang sholatnya 23 Tapi Masya Allah Bersalat kui gemuk, Dios keringetek, kaya war kaya wong bermaraton, Kan jadi sehat, uduh masalah sehate, masalah sing bengkek kan, sing boyok sing dan itu jelas tidak cuma, tidak cuma Nina. Apa perbedaan kata haram? yang disematkan pada babi dengan yang disematkan kepada kota Mekah. Babi haram, Mekah tanah haram. Kalau babi haram tidak boleh dimakan, kalau tanah haram tidak boleh dimasuki. Bukan tidak boleh dimasuki. Kalau babi haram sudah makruh, berarti artinya tidak boleh dimakan. Kalau tanah haram di Mekah itu maksudnya tanah yang di situ tidak boleh dilakukan peperangan. Kemudian tidak boleh dilakukan memotong apa? E, memotong pepohonan yang e, tumbuh. Ya. Kemudian tidak boleh ber berburu, ya, memburu. Ada hewan lewat diburu itu nggak boleh. Makanya kalau kita perhatikan di sana, yang namanya burung-burung, dara, merpati itu ribuan hidup dengan nyaman orang nasi kepikir jukut pelintang <SILENCIO> nang Indonesia sih piyik kowe dijukut <SILENCIO> Betul enggak? Betul. Kayak siapa? <SILENCIO> nah, kayaknya karo jenengan piye, kok? Sing nek asih ya kebangetan. Masih piyik saja diambil. Ya. Kalau di sana Allah yang pernah haji, pernah umroh itu yang namanya merpati ribuan tidak ada yang berani untuk mengganggu tanah haram, tidak boleh diburu kemudian juga maksiat akan dilipat gandakan di situ dan masih ada mana yang lain jadi tanah haram itu bukan berarti haram dimakan, bukan Seorang lele apakah haram atau halal saya sudah sampaikan tadi. Alasannya kata seorang guru karena lele makan apa saja. Makanya haram. Dunjirkan apa enggak makan apa saja. Bukan masalah makan apa saja. Masalahnya adalah kalau makanannya kotor, najis itu baru jadi masalah. Kalau masalah makan apa saja. Ya yang penting makan apa saja yang penting halal enggak apa-apa. Tadi hukumnya sudah saya jelaskan. Bagaimana caranya mengajak suami agar membaca Al-Quran Caranya dengan baca Quran yang rajin Dengan baca Quran yang rajin Disampingnya suami Insya Allah nanti lama-lama suami akan ketularan Sambil didoakan Atau mungkin suami gak bisa baca Quran Mungkin suaminya gak bisa baca Quran Maka jengan berusaha untuk mengajari Kalau malu suaminya gengsi Ya suaminya dibawa ke TPA Gitu Oh enggak Ngundang guru ngaji Ngundang guru ngaji ke rumah Sehingga nanti ngaji bareng-bareng Bagaimana jika ada seorang wanita Yang sudah bersuami Akan tetapi di dalam hati kecilnya Dia mencintai laki-laki lain Dia sudah berusaha untuk melupakan laki-laki itu Tapi tetap saja tidak bisa apa yang harus dilakukan ustaz bukan tidak bisa sulit iya mungkin sulit karena sudah terlanjur jatuh hati mungkin tapi kalau tidak bisa enggak bisa caranya bagaimana caranya adalah dengan menyibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat ngaji menghadiri pengajian mempelajari agama aktivitas yang positif di rumah kemudian Memuaskan diri dengan apa yang ada di hadapan Dulu bapak saya sering menasehati Bahwa sebaik-baik apapun baju yang dipakai oleh orang lain Tetap lebih bagus bajunya sendiri Sebaik-baik baju yang dipakai oleh orang lain Tetap lebih bagus bajunya sendiri Secantik-cantik istri orang Lebih baik istrinya sendiri Maka Pepatah yang atau ungkapan yang mengatakan Rumput tetangga lebih hijau Harus diganti Rumput sendiri lebih hijau Dari rumput tetangga Kenapa? Karena halal Karena halal ya. Ini sudah ada di hadapan kita Halal, siap, kapanpun kenapa kita mesti cari yang lain ya. kecuali pakai cara yang haram kecuali pakai cara yang halal itu lain masalah ya. tapi kalau sudah seperti itu caranya haram makanya bukannya tidak bisa tapi bisa, caranya satu berusaha untuk menyibukkan dengan hal-hal yang positif entah itu yang sifatnya duniawi maupun ukrawi duniawi ya masak kemudian bersihkan rumah dan seterusnya punya sifatnya positif ya. ukrawi ya ngaji baca quran, fikir Kemudian yang kedua adalah banyak-banyak berdoa kepada Allah supaya hatinya dibersihkan. Banyak-banyak berdoa kepada Allah supaya hatinya dibersihkan. Di antara doanya, Allahumma inni a'udzubika min sharri kalbi, ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari keburukan hatiku, dari keburukan hatiku. Itu termasuk keburukan hati. Saya pernah melakukan kesalahan yang besar terhadap suami Tapi sampai sekarang suami tidak tahu Namun insya Allah saya sudah bertobat dan berusaha lebih dekat dengan Allah Apakah dosa-dosa saya diampuni Insya Allah akan diampuni Dan lebih baik Anda tidak cerita Lebih baik Anda tidak cerita Maksiat itu Kalau sudah ditutup sama Allah jangan dibuka Ketika anda berbuat maksiat, tidak ketahuan, berarti itu ditutup sama Allah. Kalau sudah ditutup sama Allah, jangan dibuka. Sebagai orang, mesti ditutupi, malah dibuka. Jangan. Kalau anda sudah ketutup sama Allah maksiatnya, sembunyikan, bertobatlah antara anda dengan Allah Azza Wajalla. Inna Allah <tuh> la yata'azamuhu zembun yagufiruhu. Tidak ada dosa yang di mata Allah terlalu berat untuk diampuni. Asal kita mau tobat apa? Nasuha. Apapun dosa kalau kita tobatnya nasuha akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla insyaallah. Sebentar lagi Ramadan, mohon nasihatnya Ustaz bagi para peselancar dunia maya, pengguna sosial media dan pecandu HP agar Ramadan lebih bermakna. Caranya yang dibuka yang positif-positif saja. Jadi kalau misalnya biasanya cuma membuka situs-situs yang kurang manfaat silahkan dibuka. Alhamdulillah sekarang situs-situs yang bermanfaat banyak sekali di internet. Ya, yeah. mau kajian ratusan kajian, mau yang pakai audio atau yang mau pakai video banyak sekali. Yang audio bisa anda buka di kajian.net, yang audio. Yang video bisa anda baca bisa anda lihat di ufit.tv. Ya. Yeah yang artikel banyak sekali tunasilmu.com juga boleh muslimor.id juga boleh muslimah untuk kajian muslim muslimah, muslimah or.id juga boleh kemudian bagi para pengusaha bisa membuka pengusahaMuslim.com. muslim.com ya. bagi yang ingin tanya jawab bisa buka di konsultasi syariah.com banyak sekali jadi dialihkan kepada sesuatu yang bermanfaat Dialihkan kepada sesuatu yang bermanfaat Kalau misalnya tidak bisa Maka tinggalkan untuk sementara waktu Ucapkan kata cerai Talak satu aja Nanti nanti butuh HP nya <t -rakyan> Talak satu Ramadan. Kalau gak bisa Kalau gak bisa mengatur diri Gak bisa mengatur diri Selalu ada godaan-godaan Pengen buka yang bener-bener malah yang munculnya Yang gak bener-bener Sudah talak satu dulu <t -rakyan> Talak satu nanti rujuk lagi ya untuk sementara waktu. Tapi bukan berarti rujuk lagi lihat maksiat lagi bukan ya, Tapi sementara berusaha untuk melatihnya. Bagaimana dengan orang yang sengaja tidak mau sahur karena sudah merasa kuat puasa dan terbiasa puasa dengan tidak sahur? Cobanya nggak dapat pahala, nggak dapat pahala sahur, maksudnya bukan nggak dapat pahala puasa, nggak dapat pahala sahur, nggak dapat pahala sahur, dan juga tidak diberkahi oleh Allah. Karena Nabi saw mengatakan tasaharu saurlah kalian. Fa'il nafis barakah Karena di dalam makan sahur itu ada berkah. Berarti kalau enggak sahur itu enggak dapat apa berkah dan enggak dapat pahala sahur. Sebagian orang mengira yang namanya sahur itu harus makan besar, bukan? Ya, panjenengan cuma minum. Ya, Bismillah. Satu teguk niat sahur sudah dapat pahala. Berarti sahure kur banyak bening ya ngono neng kuat. Eh. Ada sebagian orang pernah ditanya saya sama saudara saya, lele kan le, budaya lele, aku kayak neng sahure kur medang teh, cuma minum teh saja sama satu mundul apa apa. Wis sahur apa enggak? Itu sahur itu dibikinnya kan kalau sahur itu harus namanya makan sahur itu harus nasi, enggak ya. pokoknya apa yang bisa masuk ke perut minuman, makanan walaupun mungkin cuma uh, kacang atau cuma apa, yang penting ada yang masuk itu sudah masuk kategori sahur dan insyaallah mendapatkan berkah dari Allah azza wa jari ustad bagaimana pandangan islam tentang aturan makan zaman sekarang yaitu tiga kali sehari Mengingat aturan makan Nabi yang hanya untuk menegakkan tulang punggung Porsi sepertiga sepertiga Pasti makannya lebih sering Ya enggak lah Enggak mesti ya. Tiga kali sehari Kalau memang sudah lapar Kalau enggak lapar ya enggak harus Ya, Itu kan cuma sekedar pengaturan saja Sistematika saja sistema, Sistematis saja Kalau misalnya ada orang makannya tidak tiga kali sehari Tergantung kebutuhan Ya bagus-bagus saja kalau tiga hari, sesuai dengan kebutuhan juga bagus-bagus saja. -bagus Itu cuma berdasarkan e, pertimbangan sistematika di dalam makan saja. Kalau memang Anda kuat cuma dua kali sehari, ya enggak apa-apa, silakan. Yang penting tidak berlebihan. Intinya tidak berlebihan. Ada pertanyaan yang mungkin... E, Agak sulit tapi Memang kenyataannya Kadang-kadang perlu, perlu dijawab Set Kalbu itu apa? Kalbu itu Apa? Apakah yang dimaksud hati Yakni liver Atau yang dimaksud Jantung Atau yang dimaksud Jantung Apa? Jantung apa liver? Hah? Saya baca-baca Sekilas tapi ini perlu dipelajari lagi Memang lebih pasnya itu adalah jantung Lebih pasnya adalah Jantung Berarti kalau ada orang patah hati berarti patah jantung <laughs> Karena di dalam Al-Quran itu disebutkan Bahwasannya Kolbu itu di dalam sudur Di dalam dada Kolbu itu berada dalam dada. Sedangkan dada yang ada di dalamnya apa? Jantung apa liver? Jantung. Yang ada di dalam dada itu jantung. Cuman ini perlu dipelajari lagi, perlu dipelajari ulang, lebih luas lagi, lebih dalam lagi. Makanya dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Inggris jantung itu apa? Heart. Heart. Ya, kalau hati diterjemahkan apa? Liver. Ya. Makanya, walahalamin ini terjemahan kita di Indonesia ini hati. Makanya tadi saya bolak balik hati kolbu. Maksud saya kolbu, kolbu, kolbu gitu. Karena kalau tadi saya pakai kata jantung, orang paham orang. Jantung, jantungnya kenapa korset. Tadi sebenarnya saya itu pengen mengenalkan, tapi awalnya tu bingung. Cuman ini memang perlu dipelajari lebih dalam lagi Dibaca dalil-dalilnya lebih luas lagi Nah, Ustaz bagaimana Saya pernah Makan daging babi di rumah saudara Saya yang beragama non muslim Karena saya tidak sengaja karena tidak tahu Setahu saya itu daging sapi bagaimana cara pertobatannya? Memperbanyak istighfar kepada Allah Azza wa taala dengan sebetul-betul semoga dosa Anda diampuni oleh Allah Azza wa Jall untuk lain waktu supaya lebih berhati-hati lagi. Ustaz, saya ingin bertanya, apa benar ini pertanyaan terakhir? Apa benar wanita yang baik hanya untuk laki-laki yang baik? Apa benar wanita yang kurang baik Hanya untuk laki-laki yang kurang baik Terus apabila ada laki-laki Atau wanita soleh Wanita solehah Berjodoh dengan seorang yang kasar Atau tidak soleh solehah Apakah karena salah pilih Atau ujian dari Allah Azza wa Jawa Bisa jadi karena ujian dari Allah Ini yang pertama Untuk menguji apakah anda benar-benar laki-laki yang baik atau tidak Wanita yang baik atau tidak atau kemungkinan yang lainnya, Anda itu baiknya cuma lahiriahnya tok. Anda itu baiknya cuma lahiriahnya tok. Tapi dalamnya kurang baik. Kok bisa Ustaz, bisa? Apakah setiap orang yang rajin ke masjid, kelihatan ke masjid, itu mesti baik luar dalam? Belum tentu. Itu baik baru apanya? Luarnya. Dalamnya kita enggak tahu. Mungkin dia ada riaknya, mungkin dia ada sombongnya. Nah yang dimaksud di sini adalah laki-laki yang benar-benar baik. Luar dan dalamnya. Itu akan Allah persiapkan buat wanita yang baik luar dalamnya. Maka kalau misalnya kita diuji oleh Allah mendapatkan pasangan yang kurang baik. Maka coba kita introspeksi luar dan dalam kita. Mungkin baru luar kita yang baik, dalamnya belum baik. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala... Perhatiannya, mohon maaf segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma bihamdika, AshhaduAllahilahillah anda, Astaghfiruka wa taufiLik, Sallamalikum warahmatullahi wabarakatuh.